Baik, kita jawab satu pertanyaan saja kata panitia. Iya. Bagaimanakah mengetahui sifat seorang teman yang cinta kepada dunia? Dan bagaimana pula dengan teman atau sahabat yang merupakan rekan bisnis atau relasi dalam hal keduniaan? Apakah ini termasuk teman karena dunia? Padahal eh, sesama ikhwan, sesama saudara kaum muslimin atau orang yang belum kenal sunnah di kantor Kalau begitu gak bisa bisnis kan gitu Padahal orang bisnis harus banyak relasi Ya yeah. Harus banyak relasi Harus banyak membangun jaringan ya. Yeah. Maksudnya bukan begitu yeah. Berbisnis, bermuamalah Berjual beli dalam urusan-urusan duniawi ya yeah. Itu perkara yang mubah boleh Ya yeah dalam batasan-batasannya. Nah Oleh karena itu, akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukan artinya kita dilarang untuk mengambil fatner bisnis, tetapi jadikan kalau kita bersaudara dengan sesama kaum muslimin, ya, orientasi pandangan kita bukan hanya dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Sehingga seorang muslim itu sahlun Ya. Yeah. Seorang yang mudah, mudah ketika dia menjual, mudah ketika dia membeli. Ya, yeah. enggak cerewet. Kenapa? Karena dia ketika berbisnis pun semata-mata bukan karena dunia. Nah, ini muslim yang baik ini, seperti ini. Ya. Yeah. Kalau dia menjual, ada pembeli misalnya datang, begitu kan? Dia nawar, kelihatan memang dia orang enggak mampu. Ya. Yeah dan dia sudah dapat untung ya walaupun enggak terlalu besar lumayanlah gitu ya ya sudah dia kasihkan sudah ya niatnya apa memudahkan saudaranya kaum muslimin itu ketika membeli begitu juga ya dia lihat yang jual ini masyaallah ya orang tua kemudian kelihatannya memang hidupnya agak susah begitu kan misalnya pantas harganya berapa Pak Oh ini dua ribu, ini, dia kasih lima ribu Ini kembalian, gak usah ambil aja pak Itu Berarti dia Tidak hanya memikirkan urusan dunianya Tapi dia juga berpikir Untuk membantu saudaranya Karena Allah Dan kiaskan masalah lain Maafkan. Kiaskan masalah lain dengan masalah ini Baik alam Bisawab Wabillahi taufiq wal hidayah Tafadzalu hafizahumullah